Oke, masih bareng Monata juga Samlia Q kretek hijau. Hei Sing arep. Aku wedi katut awakku iki. Eh. Hey. Bajunya satu Mas ya? Oh iya, Sik. Sini. Pak Polisi Neh wah bagaimana? Oke tadi belum nyapa semuanya. Selamat siang semuanya. Boromania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas? Sehat. Gak ada yang sakit ya? Alhamdulillah makna bisa di sini menghibur ada semuanya. Masih kita goyang-goyang bareng. Bahwa semuanya mau gak ada yang nggak buat keributan ya. Tetap aman-aman aja. Terima kasih kerjasamanya dari Bapak Eko Utomo, kepala Desa Malum. Muzyka Dziękuję. Hej, hey.